Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudhlil fala Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharikalah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Qala rabbuna jalla wa'ala fil quranil karim Ya ayyuhal ladhina amanuttakullaha Haqqatu qatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ضلالة ضلالة wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah fa inakula muhdathatin bidah, Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Ma'asyiral muslimin wal muslimat Yang berbahagia rahimakumullah Cinta dan kasih sayang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu kita ukur karena begitu dalam dan sangat luas yang beliau pikirkan adalah umat umat umat dan umat yang beliau pikirkan bukan hanya umat yang saat itu Hidup bersama-sama di zaman dan waktu yang sama. Umat yang akan datang berikutnya pun setelah meninggalnya difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang difikirkan oleh Rasulullah bukan hanya ketika umat hidup di dunia. Sebatas itu saja, bukan apa yang akan terjadi di alam barzah dan apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu pun itu pun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang sulit bagi kita untuk mengukur seberapa dalam dan luasnya cinta Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ayat ini menjelaskan tentang nabi Muhammad SAW alaihi wasallam laqad ja'akum sungguh telah datang untuk kalian rasulun utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala min anfusikum rasul itu berasal dari kalangan Kalian sendiri. Sesama manusia. Berasal dari. Suku. Kabilah. Keluarga. Masyarakat. Yang kalian kenal secara baik. Bukan orang lain. Bukan orang asing. Azizun nah. alaihima anittum. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan azizun alaihi ma anittum Nabi Muhammad ikut merasakan susah apapun yang membuat kalian susah hari sun alaikum penuh semangat tidak pernah berhenti dan padam semangatnya untuk membimbing serta mengajarkan kebaikan untuk kalian. Bilmukminin, rou, funrahin. Nabi Muhammad Aminin Sallallahu Wasallam adalah sosok yang penyayang, penuh cinta kasih kepada kalian. Ini pujian Allah di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad Aminin Sallallahu Wasallam yang kemudian secara praktek keseharian itu terbaca jelas di dalam sekian banyak hadith-hadith yang sahih. Salallahu Alaihi Wasallam. Ketika masing-masing kita berpikir tentang dirinya sendiri. Ego itu yang terbangun. Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Nabi kita Muhammad SAW memikirkan umatnya. Beliau menangis. Beliau bersedih. Ketika mengingat susah payahnya yang dialami oleh umat. Suatu saat ibunda kita Aisyah, umul mukminin radhiyallahu anha, menyaksikan secara jelas ya, kecemasan di wajah Nabi Muhammad saw. Bukan hanya di wajah beliau yang mulia, tetapi gerak tubuhnya pun menggambarkan hal yang sama, cemas. Dikit-dikit keluar dari rumah, masuk lagi. Tidak berapa lama kemudian keluar dari rumah, masuk lagi. Nah. Saat itu memang cuaca gelap, nah. awan pekat, angin berhembusnya tidak seperti biasa. Nabi Muhammad keluar masuk, keluar masuk. Sampai kemudian ibunda kita Aisyah, Rabbul Anha menanyakan ada apa. Nah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab ketika itu, "Saya khawatir angin kencang ini akan membinasakan umatku sebagaimana angin kencang ini telah membinasakan umat sebelumnya." Itu cinta kasihnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah. Apapun kebaikan, meskipun kecil, walaupun sedikit, diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena yang beliau inginkan umatnya masuk surga yang namanya kejahatan ataupun dosa walaupun dianggap ringan meskipun dinilai remeh nabi kita muhammad a.s.w. sudah mengingatkan ini dosa, ini membuat Allah murka bahkan nabi muhammad a.s.w. bisa marah ketika larangan-larangan Allah itu dilanggar, kenapa beliau marah? karena sayang dan cinta kepada kita kepada umatnya. Nah. Lihat perjuangan Nabi Muhammad alaihi salatu salam bukan hanya di dunia, sampai pada hari kiamat nanti, Nabi Muhammad alaihi salatu salam memperjuangkan umatnya dengan syafaat, sehingga umat dipercepat masuk surga, sehingga umatnya tidak dimasukkan ke dalam neraka, sehingga umatnya yang sudah masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berusaha memberikan syafaat agar segera keluar dari neraka. Dalam banyak riwayat yang sahihah tentang syafaat kubro Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat umat manusia, itu dalam kepanikan, ketakutan. Dahsyatnya tak terbayangkan, kiamat. Betul-betul nah. sangat menakutkan. Apa yang dilakukan oleh umat manusia? Mereka sama-sama datang kepada Nabi Adam alaihissalam minta tolong Nabi Adam engkau adalah ayah kami. Kami semua anak keturunanmu. Tolong mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban yang saat ini kami rasakan. Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi. Loh, saya sendiri mikir diri sendiri. Karena saya sudah pernah berbuat dosa. Coba temui Inuh Coba temui Ibrahim, coba temui Musa, coba temui Isa. Sekian banyak nabi ditemui oleh umat manusia. Jawabannya sama, nafsi nafsi. Saya pun berfikir tentang diri sendiri. Sampai pada akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad an Salatu Wassalam. Nabi Muhammad pun memperjuangkan, sujud di hadapan Arsh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji dengan puji-pujian yang tidak pernah ada di atas muka bumi. Sampai kemudian Allah Jalla berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa saltu'ta wa shfa'tu Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta. Yang engkau minta akan dipenuhi. Berikan syafaat, syafaatmu akan diterima." Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi terkadang bahkan mungkin seringkali kita tidak bisa menghargai ini dan kurang mampu untuk menghormati perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan itu untuk menyelamatkan umat sampai di dalam sebuah riwayat yang sahihah Nabi Muhammad Anehisolatu Salam menggambarkan dirinya dan umat itu seperti orang yang waana akhirun bihujazikum saya pegang itu ikat pinggang ikat pinggang kalian saya pegang tapi dengan sendirinya kalian melepaskan diri tidak mau dipegang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam Nabi Muhammad memegang untuk apa supaya kita tidak terjatuh ke dalam kobaran api Di awal hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang api yang dinyalakan oleh seseorang di tengah malam sehingga serangga-serangga malam itu datang, yang namanya lihat cahaya. Ya. Kalau udah lihat cahaya, yang namanya serangga di malam hari pasti akan datang, merasa diundang datang. Serangga karena nggak tahu melihat api menyala-nyala itu kemudian masuk. Padahal awalnya yang dicari adalah cahaya. Nah orang tadi berusaha untuk menepis menyelamatkan kumbang. Serangga-serangga malam supaya tidak masuk ke dalam kobaran api. Nah Nabi Muhammad pun demikian. Perumpamaannya. Beliau berusaha berjuang. Ya, siang malam sepenuh tenaga. Memberikan bimbingan, menyampaikan arahan. Memerintahkan, melarang. Ayo jangan, ayo jangan, ayo jangan. Begini. Betul-betul dipandu. Dibimbing. Oleh beliau s.a.w. Tapi ternyata perhatian dan cinta kasih dari Nabi Muhammad an-nihisolatu asal justru kurang diperhatikan, tidak kemudian diikuti. Berapa banyak ajaran-ajaran Nabi Muhammad an-nihisolatu asal yang kemudian kita tinggalkan? Betapa banyak Ajaran-ajaran Nabi Muhammad A.S. yang sengaja kita lupakan Berapa banyak Arahan-arahan dari Rasulullah S.A.W. yang mestinya kita Tegakkan nah, Kita cari, kita gali Dipelajari Tapi apa yang sudah kita perbuat Sampai hari ini Usaha untuk menggali, mencarinya masih sangat minim padahal apapun yang kita perlukan segala yang dibutuhkan itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam Mashurul <tik> Muslimin wal Muslimat yang berbahagia Rahimohumullah kalau urusan makan minum urusan makan minum itu diatur dibimbing diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Dalam bentuk perintah-perintah dan larangan Yang harus dikerjakan ketika makan Ini minum ini ya kan? Bismillah Baca Makan menggunakan tangan kanan Minum menggunakan tangan kiri ya kan? Dahulukan yang kanan Pilih yang halal Yang bersih Yang sehat Yang tayib ya? Jangan makan pakai tangan kiri Jangan bernafas di bejana ya? Jangan membuang makanan yang tersisa Ya kan Jangan mencampurkan makanan dengan bijinya di satu tempat. Itu semua bukti bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam betul-betul cinta kepada umatnya. Sampai yang masalah keseharian seperti makan dan minum diatur rinci lagi. Jangankan makan minum, urusan buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Dari yang masih bayi, masih bayi sampai dewasa. Diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata caranya Tata caranya Kalau masuk yang dibaca apa Masuk ke lokasi Buang air Kalau keluar apa yang dibaca Mana kaki yang didahulukan Kanan atau kiri Tangan apa yang kita pakai Ketika bersuci Tangan kanan, tangan kiri Berapa kali bersucinya Ganjil genap sekali dua kali tiga kali menghadap ke mana barat timur selatan utara apakah harus menutup aurat atau bebas menjauh dari kerumunan orang ataukah boleh di sekitarnya di setiap tempat boleh buang air atau ada di sana beberapa tempat yang dilarang oleh Nabi Muhammad Air yang menggenang, tidak mengalir Di bawah pohon, di tengah jalan Tempat lalu-lalang orang Itu kan tempat-tempat yang dilarang untuk buang air besar, buang air kecil Selesai buang air besar, selesai buang air kecil Ada tata cara bersuci ya. Tidak sekedar buang air besar, buang air kecil Udah, basuh, selesai Tidak ada aturan-aturannya Nah. mahasir wal muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimahumullah kalau untuk urusan buang air besar, buang air kecil buang hajat itu diatur dengan rinci detail ya. rinci dan detail loh yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu sangat rinci sekali tidak ada ajaran selain Islam yang merinci mendetailkan tata cara buang air besar, buang air kecil hanya Islam yang seperti itu. Hanya Islam yang seperti itu. Kriteria air yang bisa digunakan untuk bersuci. No. Kalau misalkan tidak, tidak ada air, apa yang harus dilakukan? Pendidikan bersuci ini sudah ditanamkan sejak kapan? Apakah setelah menginjak usia dewasa atau sejak kecil? Masih berusia dini. Luar biasa, subhanallah. Nah, no. Sebelum kita melanjutkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama mengambil satu kesimpulan. Dari sedikit keterangan di depan tadi bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara sempurna tentang bagaimana hidup di dunia ini, hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hendaknya menjadi kesimpulan yang kita sepakati. Bukan cuma urusan akhirat, hal-hal yang terkait dengan Keduniaan kita pun diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya tadi tentang buang air besar, buang air kecil. Nah setelah kita sepakat bahwa Nabi Muhammad A.S. Telah menjelaskan secara sempurna Bagaimana kita hidup yang baik Benar dan diberkahi nantinya Di dunia Maka kita pun harus Meyakini Bahwa Masalah-masalah Yang lebih besar dari tadi Yang lebih besar dari Buang hajat lebih besar dari buang air besar Buang air kecil Problem-problem yang menyangkut Keumatan Secara meluas Bukan hanya kepentingan pribadi-pribadi Bukan hanya Kebutuhan masing-masing person kita Persoalan-persoalan nah, Yang kaitannya Tentang eh, Kebersamaan dan keberlangsungan Agama ini Mestinya, mestinya, dan itu adalah bahagian dari keyakinan dan kepercayaan kita. Mestinya sudah pula diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya nih, di akhir zaman seperti sekarang. Contohnya, di akhir zaman seperti sekarang ini. Uh, oh, problem-problem yang muncul, nauzubillah. Problem-problem yang muncul tuh nauzubillah. Serasa kita tidak mampu untuk ikut memikirkannya nah, Ya memang jelas itu bukan Porsi kita Itu bukan ranah kita Ketika kita mulai berpikir Tentang sesuatu yang bukan porsi kita Bukan ranah kita Yaitu hanya akan menambah beban pikiran saja ya kan? Menambah beban pikiran saja Ambil satu contoh Dan itu yang akan kita bahas Lebih jauh insyaallah Adalah persaingan persaingan yang sudah sudah yang sudah sangat sangat tidak sehat lagi. Nah, objek persaingannya apa? Objek persaingannya bisa kita pastikan dunia. menyangkut harta ya kan? itu nanti kaitannya dengan bisnis, usaha, perdagangan dan seterusnya, ya kan? Jabatan, ya, pangkat dan kedudukan, persaingannya sudah tidak bisa dirahasiakan lagi karena umum sudah mengetahui persaingan, ya kan? untuk yang namanya harta, tahta, wanita, persaingan sudah tidak sehat lagi. Ya. Bukti persaingan itu Sudah tidak sehat lagi Adalah Begitu murahnya nyawa Betapa tidak berharganya jiwa Sehingga tidak menjadi Satu hal yang asing dan aneh Ketika ada sedikit problem Satu masalah muncul Spontanitas dah bunuh aja hilangin, habisin, atau pakai isyarat, itu nyata, gak usah usahlah dibungkiri, nggak usah dibungkiri. Kalau mau ngambil contoh secara spesifik nih, contoh secara spesifik, perbutan lahan parkir, ini kan nggak bisa dibohongin, ini kan, nggak usah berbohongan. Kita tidak usah membohongi diri Itu fakta Rebutan lahan parkir Lahan parkir diperebutkan Antara kelompok A dengan kelompok B ya. Kalau lahan parkirnya di tempat saya Kampung sana ya enggak lah ya. Tapi kalau di kota besar Di Bekasi Tanggerang Depok Nyawa taruhannya Nyawa Lihat berapa omset perharinya itu Tinggi sekali Maka bukan satu hal yang aneh kan Kalau kemudian kita mendengar Atau membaca informasi, berita Secara langsung maupun tidak Langsung itu dari orang yang melihatnya Kalau tidak langsung ya cuma nukilan-nukilan Dan kutipan Bukan satu hal yang Baru buat kita ah, Kelompok ini sama kelompok ini terlibat Apa namanya e, Perkelahian yang nggak disebutkan ormasnya ormas apa tapi dua ormas gitu aja karena apa namanya kode etik jurnalistik begitu katanya nggak disebutkan secara langsung tapi ada dua ormas terlihat terlibat dalam perkelahian perbutan apa parkir nah. itu dalam benak masing-masing pihak ataupun kelompok yang ada dalam benak mereka adalah kita yang berhak, kita yang harus menang, apapun caranya, yang sana, kelompok sana harus mundur. Nah, nyawa sudah tidak diperhitungkan lagi. Jiwa tidak dihargai. Masing-masing sudah pegang alat, senjata tajam, benda tumpul, apapun yang bisa dipegang untuk menyerang atau membela diri. Sudah itu pemandangan yang bukan satu hal yang baru, nah, itu rebutan parkir loh, belum lagi rebutan lahan, sengketa, itu yang namanya harta. Nanti yang rebutan kedudukan, jabatan, pangkat, rebutan, Congkel-mencongkel. kan itu. Walaupun dengan cara yang tidak terpuji fitnah disantet kesyirikan aja dilakukan yang wanita apalagi berapa banyak perkelahian pertengkaran itu ternyata motifnya apa wanita kecemburuan selingkuh la haul wa laqwa wa ta'ala bilah itu problem kita di akhir zaman semakin kesini problem-problem itu semakin besar Semakin banyak semakin sering sampai kita bosan Kasus-kasus yang berpuluh tahun lalu Itu dianggap sebagai kejahatan besar Sekarang ini dianggapnya biasa Dianggapnya biasa ya. Kalau zaman dulu Ditemukan mayat Yang sudah tidak utuh lagi Itu sudah jadi berita heboh loh. Nah, sini. Pemberitaan mungkin kita Angkat sehari, dua hari, tiga hari Belum selesai juga Bih, kabar, Sekarang hitungan jam Bahkan hitungan menit Bisa tanya ke bapak-bapak kita di kepolisian kan? Ya, kan? Sampai pembunuhan yang paling sadis Sekalipun kita anggapnya biasa gitu. Biasa itu artinya kita gak kaget Gak heboh gitu. Udah dibunuh Dicor lagi Iya kan Dicor betul-betul dicor, gali, masukkan dalam sapi tank kecil, kotak kecil, dicor betul-betul dicor. Ada lagi yang sudah dimutilasi, potong-potong. Tubuh-tubuh apa tubuhnya dipotong-potong, siram bensin, bakar. La haula Ini kan problem di akhir zaman. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Karena cinta dan sayangnya Kepada umat Sudah memberitakan Bahwa apa yang kita saksikan ini Akan terjadi Dan betul seperti yang kita saksikan sendiri Berita-berita yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Terjadi Memang ada Selain Selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberitakan bahwa hal ini akan terjadi. Beliau pun mengingatkan bahwa ketika hal itu betul-betul terjadi, maka pertanda kiamat telah dekat. Lebih jauh dari itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam juga menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Solusi dan jalan keluarnya ketika hal-hal itu benar telah terjadi. Ini cintanya Nabi Muhammad ini, sholatul salam. Maka mari kita sambut cinta kasih Nabi Muhammad ini, sholatul salam dengan percaya. Setiap apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad ini, sholatul salam. Mari kita sambut cinta kasih. Nabi Muhammad SAW Dengan mengikuti Apa yang sudah diarahkan Solusinya bagaimana Apa yang harus kita kerjakan Ketika hal ini Terjadi Walhamdulillah Mudah bagi seorang muslim Tidak lebih Dari kapasitas yang dia miliki Tidak memaksakan diri Di luar batas Kemampuan yang dia punyai Bukan. Sudah ikuti saja bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Itu dalikah khairun wa'ahsanul taqwila. Di dalam Al-Quran Allah Huja'lawalam menjelaskan tentang mereka yang mau tunduk taat patuh dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ganjalan sedikitpun di menjelaskan tentang mereka yang mau tunduk taat patuh dengan bimbingan Nabi Muhammad ini, Nabi SAW. Tidak ada ganjalan sedikitpun di dalam hati, yakin tanpa ragu. Ya. Allah sebutkan menjelaskan khairun itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Walaupun itu bertentangan dengan perasaan kita. Walaupun secara akal enggak masuk. Atau barangkali arus terlalu deras. Sehingga kita merasa sedikit, kita merasa kecil. Nah. Kita merasa salah. Kenapa? Loh, kok kita sendiri? Kok kita sedikit? Rata-rata orang gitu? Oh tidak demikian dalam kamus seorang muslim. Kamus seorang muslim itu yang ada di sana hanya. Yuk ikuti. Apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi marhamatan wasiah la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu zelazil, wa takthura az-zalazilu wa yataqarabaz zamanu wa tadhharal fitanu wa yakthural harju wa al-qatlu al-qatlu hadis mustafan alaihi riwayat bukhari muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan bangkit sampai hal-hal berikut ini terjadi. Yang pertama, hatta yukbadzal ilmu, ilmu agama dicabut. Apa yang dimaksud ilmu agama dicabut? Ya ilmu agama dilupakan. Ilmu agama coba dipisahkan dari kehidupan kita ilmu agama dianggapnya hanya membahas tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu SWT itu sementara yang terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, nah mengatur pemerintahan, oh ini bukan urusannya ada lagi yang memisahkan antara agama dan budaya Ketika diingatkan secara agama gak boleh, oh itu kan secara agama, ini mah budaya, ini tradisi, adat istiadat kami. Tidak ada urusannya dengan agama. Yang belajar agama dipandang terbelakang, yang ingin memperdalam agama justru dinilai mundur yang ingin belajar agama lebih dalam katanya udah ketinggalan zaman Amin. dipandang sebelah mata sederhananya begitu padahal kita sudah tahu tadi kan bahwa ketika orang belajar agama itu berarti dia mempelajari bagaimana cara hidup di dunia ini dengan benar dengan tepat ya. diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dari keterangan singkat di depan tadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa orang yang belajar agama nah, itu bukan semata-mata dia beribadah kepada Allah tapi semuanya nah, kepentingan dia secara pribadi hidup berumah tangga dan berkeluarga bermasyarakat bahkan berbangsa dan bernegara lengkap agama kita sempurna Islam itu semua diterangkan seluruhnya dibahas memberikan solusi jalan keluarnya begini dan begitu maka tinggal dan yang tersisa adalah semangat kita bagaimana belajar menggali, mencari, menggali, mencari yang sudah dipendam itu walhamdulillah itu tanda pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad s.a.w tentang semakin dekatnya kiamat ini pun termasuk dari huru-hara akhir zaman ya, Termasuk huru-hara akhir zaman Nah kalau ilmu sudah dicabut Bukankah kecenderungan orang itu akan apa, Bertengkar berselisih Ketika ilmu itu sudah dicabut Yang menjadi pegangan hidup itu apa nah. Contoh mudah sekarang Tengok Lihat Masjid Mushollah, langgar Semangat kita membangunnya Semangat kita berwakaf Semangat kita menyumbang Semangat kita tambah Fasilitas di dalamnya ya, Hampir di setiap tempat begitu Berlomba-lomba, saling berburu waktu Untuk memiliki masjid sendiri Sebuah prestis status dengan gambar arsitektur pertama di Indonesia, dibanggain sekian miliar aksesorisnya ini dan itu. Tapi tengok, saksikanlah di setiap sore masjid musola dan langgar itu seberapa sering. Diramaikan dengan suara Anak-anak kita Adik-adik kita yang mempelajari Al-Quran Tengok masjid-masjid Musjolah dan langgar itu Pada tiap sore harinya Apakah kita bisa mendengar Bacaan Al-Quran Alif, ba, ta, ta Sampai ayat per ayat dibaca oleh anak-anak kita Kosong sangat mengujihkan, benar kan Nabi Muhammad bersabda hatta yukbawal ilmu, ilmu itu dicabut ketertarikan dan kecenderungan orang untuk belajar Al-Quran sebagai contoh minim sekali yeah. tapi tengok lapangan-lapangan itu penuh dengan ratusan anak-anak dengan seragamnya yang lengkap Berlari mengejar bola Tengok di sudut-sudut kota Maupun di tengahnya Sore hari Anak-anak itu Kok seakan masih kurang dengan pelajaran sekolah Tambah lagi dengan bimbingan belajar Bimbingan belajar itu Diforsir tenaga dan pikiran mereka Dituntut orang tuanya untuk berprestasi Lebih baik Yang ditanamkan apa Ya ini kebenaran sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa tidak dan tak mungkin diingkari. Kita semua mengakui bahawa kuantitas atau jumlah ketersediaan orang yang berilmu di tengah-tengah kita semakin hari semakin menipis, semakin berkurang. Hanya berapa? Persentase dari jumlah total umat Islam, mereka yang mampu dengan fasih berbicara dan membahas agama, menerangkan ayat Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad saw, yang betul-betul disebut ahli fikih, yang benar-benar dikatakan ahli tafsir, sedikit sekali. Nah. Yang kedua. Nabi Muhammad alaihi salat wassalam bersabda Wataqthuras zalazilu Pertanda kedua Kiamat itu semakin dekat adalah Semakin seringnya gempa bumi Sudah kita rasakan itu Semakin seringnya terjadi gempa bumi Gempa yang berturut-turut Bukan hanya sekali dua kali Terus padahal di zaman itu gempa hanya sesekali tapi semakin dekat kiamat semakin sering gempa, semakin sering gempa, semakin sering gempa. Kalau kita mengikuti apa info yang terus dirilis oleh BMKG misalkan, Badan Meteorologi, kemudian klimatologi dan geofisika itu, ya kan? Kalau kita ikuti ada aplikasi BMKG misalkan, itu hari ini terjadi gempa sekian hari ini terjadi gempa sekian hari ini terjadi gempa iya hari ada saja gempa dengan perbedaan besaran skalanya itu baru di Indonesia belum kalau hitungannya dunia nah. gempa terjadi di mana-mana akibat dan dampaknya kita saksikan bersama tapi kembali lewat lagi hanya pada saat gempa itu ingat Allah, Allah, Akbar, subhanallah, astagfirullah hanya ketika gempa itu terjadi setelahnya lupa kembali padahal di hadapan kita teruntuhan bangunan itu masih belum dibersihkan padahal di hadapan kita jalan-jalan yang retak itu masih belum diperbaiki di hadapan kita kuburan masal itu masih bisa kita saksikan nah, tapi kemudian lupa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah manusia nah, ini pertanda kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wa bahwa semakin dekat kiamat semakin sering terjadi gempa bumi yang ketiga kata Nabi Muhammad alaihi salatu wa sallam adalah wa yataqa rabu wa rabaz zaman Waktu begitu berjalan dengan cepat, saling berdekatan. Nabi Muhammad ini sholat wosam demikian membahasakan waktu saling berdekatan. Kalau dalam riwayat lain diterangkan apa yang dimaksud dengan waktu yang saling berdekatan itu setahun seperti sebulan, satu bulan seperti satu seperti satu minggu, satu Jumat, satu pekan, satu pekan seperti sehari. Sehari seperti satu jam, satu jam seperti terbakarnya pelepah kurma yang kering, cepat sekali. Itu kita rasakan. Andang-andang, wes, -andang, seloso, uh, sisuk berai, ahat. Ini laporan panitia Ramadan tahun kemarin belum tahun kemarin belum dipertanggungjawabkan, sudah ada undangan untuk rapat pembentukan panitia Ramadan tahun ini, loh cepat banget ya. itu nyata kok setahun seperti satu bulan sebulan seperti satu pekan satu pekan seperti satu hari satu hari seperti ah cepat sekali enggak benar kan sabda Nabi Muhammad SAW ya kan? lalu yang keempat adalah watar haral vita problematika kehidupan problematika keimanan itu semakin banyak. Entah itu dalam bentuk syahwat maupun syubhat. Iya kan? Maksiat. La haula wala quwata illa billah. Maksiat. Bukan menjadi barang yang tabu atau orang melakukannya menjadi malu, bukan. Kalau zaman dulu berboncengan Antara laki-laki dan perempuan bukan mahrumnya. Udah diteriakin satu kampung. Wei, wei, malu. Ya. Mengeboncengin aja harus. Cari tempat yang agak jauh dari kampung. Baru mau keboncengin. Pakai ontel untuk sepeda ontak. Ya. Pas giliran pulang. Turun dari tempat yang jauh baru. Sekarang. Lah, Malah disaksikan. Dengan senyum oleh kedua orang tuanya. Hati-hati ya. Pacaran maksudnya. Malah dilepas dengan senyum oleh kedua orang tuanya Yang lain mengatakan Jangan malam-malam pulangnya dan itu. Yang satu malah ngasih uang saku Nih nanti makan mie ayam bareng Asyuh. Yang lebih parah dari itu nauzubillah. Tak perlulah kita ungkapkan di majlis ini Karena kita malu Ada hal-hal yang jauh lebih parah Dan menyedihkan dari itu semua nah, Itu fitnah Dalam bentuk syahwat harta, ya kan, penipuan dengan terus berubah-ubah metodenya, memanfaat, menyalahgunakan bukan manfaatkan, menyalahgunakan teknologi, ya, menyalahgunakan teknologi, yang riba, uang berbunga dari tingkatan bank plecit, ya, keliling dari satu Rumah-rumah ke rumah yang lain membawa tas dan buku kecil. Berisikan catatan. Yang bunganya hanya seribu rupiah per hari. Sampai rentenir. Kelas kakap. Yeah. Sampai kemudian lembaga-lembaga finansial perbankan yang mencekik. Itu. itu termasuk apa? Fitnah. Hampir sulit kita menemukan. Satu bidang. Kok kemudian terbebas dari riba? Orang beli motor, mobil atau rumah, bawa uang cash, justru dipersulit. Allahumma walau akwa tala'ib. Dipersulit. Orang punya utang, ingin segera dilunasi, lunas, dipersulit. Allahumma walau akwa tala'ib. Minggu lalu saya ngobrol dengan seorang teman yang ex-bank padahal selama 2 tahun berturut-turut terpilih sebagai marketing terbaik ya. karena bisa menghasilkan pemasukan untuk bank tempat dia bekerja itu sampai puluhan miliar dipanggil namanya ini dan segala macam ya. orang dalam lah bagian marketing urusan dia 200 juta paling kecil sampai 10 miliar Marketing dia itu. Nilai dari transaksinya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Taubat. Dengan cara yang tidak terfikir sama sekali olehnya. Pertama hanya karena punya teman sekolah. Belajar tata boga. diejek sama dia. Laki-laki. Belajar masak gak ngopo. Gitu. Sukses dia, buka warung. Suatu saat dia ke sana makan, wes ambil bebas sakarmu, main nggak usah bayar. Lalu kenapa? Aduie, ah, mu riba haram. Di situ dia mulai, oh, ya. gitu. bebas oh, makan sebebas-bebasnya silakan. Kena dia, tetap dia pendam, ya, kan? Gaji tinggi loh, 25 juta per bulan. Sedikit apa sedikit itu? Sedikit banget. Lain kesempatan ketemu dengan seorang penjual estetegan. Penuh tato di badannya. Tapi tiap Jumat libur. Tiap Jumat dia bagi-bagi 100 cup gratis. Ketika azan terdengar, dia hentikan. Jualan di pinggir rel kereta api itu beli di situ nggak segala macam bilang mending aku mas timbangannya sampean haram duit itu uh. kan kenalan kerja di mana ya kan usahanya apa cerita di bank bagian marketing mending aku mas sampean haram uangnya itu kena lagi dia sampai kemudian satu saat sakit dia buka-buka internet astagfirullah ya Allah riba haram berarti selama ini saya kasih makan istri dan anakku gimana sadar dia mengundurkan diri, resen-resen kan resen. ya, seminggu yang lalu saya ngobrol cerita tentang dalam-dalamnya yang sebenarnya off the record tapi ya gak apa-apa, itu untuk penambahan ilmu itu tadi, orang berhutang mestinya dia kredit apa, bayar secara angsuran selama 4 tahun tahun kedua, tahun ketiga dia punya uang cash untuk melunasi nutup dipersulit jangan sampai lunas luh, piye, kok kenapa? Karena lunas berarti kan enggak ada bunga berikutnya nanti. Iya kan? Mau beli motor. Teman saya. Cash uang ini. aduh inden, Pak. Enggak ada ini harus seminggu, 2 minggu lagi, keluaran terbaru. Cash loh. Iya, Pak, Giliran yang lain datang mengajukan kredit. Yo, Pak, 2 hari lagi kami kirim. Luh, barangnya padha Pesenannya. Yang ini cash, yang ini kredit. Yang di lainnya apa? Yang kre... kredit? Kredit. Duetnya apa? Okay. Ini termasuk apa? Fitnah. Dalam bentuk apa? Syahwat. Harta. Ada lagi fitnah atau godaan dunia itu sifatnya apa? Jabatan. Tidak peduli. Sudah buta mata dia. Uang sekian banyak dihambur-hamburkan supaya dia terpilih, pekerjaan terbengkalai, terbiasa mengubar janji padahal dusta, kehidupannya sudah tidak normal kembali. Kenapa? hidup dalam apa? kepura-puraan. supaya dapat simpati, dapat suara, punya banyak pemilih, ya kan? hidupnya dalam kepura-puraan. pakaiannya sebenarnya nggak biasa kayak gitu ya yes, depok sos terhana, ya kan? Yang cara makannya biasanya enak yo apa adanya, ya kan? hidup dalam kepura-puraan, gagal, stres, ya kan? dia lepas pakaian tanpa malu diumbar jalan kaki keliling kamu, ambil keluarganya masukkan rumah sakit jiwa, kenapa obsesinya untuk mendapatkan jabatan atau pangkat obsesi kosong. Padahal dia udah habis-habisan, ya kan? gitu. Tahu Itu banyak yang terjadi. Kenapa kita tidak mau mengambil pelajaran? Belum lagi yang sifatnya apa? Subhat, cara berpikir, faham yang liberalisme, anti-agama, komunisme. Belum lagi yang apa? Beragama dengan akal sekian banyak itu menjadi tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Yang kelima, Nabi Muhammad an-Nisaasallahu sallam bersabda wa yakfurah al harju wahwa al katelu al katelu. Tanda terakhir yang disebutkan oleh Nabi Muhammad an-Nisaasallahu sallam di dalam hadis ini, ingat di dalam hadis ini, adalah semakin seringnya Al-Harj. Nabi Muhammad menjelaskan pembunuhan dan pembunuhan. Itu pun kita saksikan. Sampai bosan kita mendengar. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Ditemukan mayat di dalam karung, dibuang di sungai. Ditemukan mayat di tengah hutan, ditemukan mayat di dalam selokan ditemukan mayat di tengah sawah, ditemukan mayat terapung di laut. Ya kan? ditemukan mayat di dalam lemari, ditemukan mayat di dalam kulkas, ditemukan aduh. La haula wala quwata illa billah. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan terus. Itu yang sifatnya apa? Orang per orang, individu-individu. Belum lagi pembunuhan yang sifatnya masal tawuran, perkelahian, dan perang dalam skala yang lebih besar. Nah itu akan terjadi di akhir zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda Wal nafsi bi yadihi 'ala an zamanun la yadri qatilu fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al 'ala ayyi kutila fa qila fa yakunu dhalika <todohan> qala al-harj hadis riwayat Muslim Nabi Muhammad bersabda, Demi Allah, Zat yang jiwaku ada di tangannya, Pasti akan tiba saatnya, Bagi umat manusia, Pembunuhan, Si pembunuh, Dia tidak tahu, Apa alasan dia membunuh, Yang dibunuh, Tidak pernah mengerti, Kenapa dia dibunuh, Sahabat bertanya, Kenapa terjadi seperti itu, Wahai Rasulullah, Nabi Muhammad mengatakan Al-Harju. Itulah yang disebut dengan Al-Harju. Pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi di akhir zaman. Semakin dekatnya kiamat. Sama sekarang demikian. Anak-anak masih usia remaja. Sebaya dengan anak-anak kita. Masih kelas 2, kelas 1 SMP. Ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya kan? empat, lima, enam dari mereka di BAP, kenapa? karena mereka tersangka pelaku klitih kekerasan menggunakan senjata tajam di tengah malam ditanya mereka mengaku, iya kami pelakunya si A, si B, si C ini kronologisnya, aktornya siapa yang berperan, siapa yang bawa senjata tajam, terangkan ketika ditanya loh, kok dibacok kenapa orangnya Ya gak apa-apa, cuma pengen bacok aja Kenal dengan korban? Enggak Pernah ketemu dengan korban? Enggak Ada masalah dengan korban? Enggak juga Pokoknya kita sepakat keluar dari rumah Orang pertama yang kita temui bacok Itu aja udah kesepakatan kita Masya Allah Yang kemudian meninggal dunia dibacok oleh anak-anak muda itu sampai dia meninggal dunia dia nggak dia nggak dia nggak tahu kenapa kok dibacok kemudian oh, dia pulang kerja malam naik motor nggak kenal dengan yang bacok nggak pernah bertemu dengan anak-anak muda itu mati benar kan sabda nabi muhammad anis salatussalam hadis riwayat muslim sahih ini sabda nabi muhammad anis salatussalam yang copet Jambret Disertai pembunuhan. kan? Pemerkosaan disertai dengan pembunuhan. Tawuran. Supporter dibunuh. Diungkap polisi. Pelakunya ditanya. Kenapa kamu membunuh? Ya lihat orang mukulin. Saya juga ingin ikut mukulin. Kamu kenal? Enggak. Nyawa. Sudah tidak berharga lagi. Nah. Itu termasuk bagian apa? Dari huru hara di akhir zaman nah, Huru hara di akhir zaman Yang lebih menyedihkan lagi Yang lebih menyedihkan lagi Ma'asyur al-muslimir al-muslimat yang berbahagia Adalah ketika pembunuhan-pembunuhan itu Terjadi dan dilakukan atas nama agama la Lebih besar lagi dosanya Agama tidak membenarkan Islam tidak mengajarkan. Tetapi melakukan pembunuhan. Katanya ini ajaran Islam. Ini agama kita. Islam mana yang mengajarkan seperti itu? Nah, contoh nih. Adalah aksi teror. Penembakan. Pengoboman peledakan, pembakaran, atau yang semisalnya, tengok yang menjadi korban itu siapa? umat Islam kan? Umat Islam yang menjadi korban. Atau kita katakan sebagian korbannya umat Islam kan? Sebagian korbannya umat Islam kan? Ketika pelaku ditanya, ini jihad katanya. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajarkan jihad dengan cara seperti itu Jihad itu ibadah mulia Jihad itu amalan suci Tak boleh dikotori dengan tindakan-tindakan yang seperti itu Jihad itu ada aturan-aturannya Menggambarkan keagungan dan kemuliaan Islam Jihad itu dasarnya bukan kebencian Tetapi cinta dan kasih sayang ada aturan-aturannya. Tidak boleh sembarang membunuh. Nah. Tujuannya jelas untuk apa? Lah ini asal tembak, asal ngebom, asal meledakkan sebagian menjadi korban adalah umat Islam. Nah. Di dalam sekian banyak hadis Nabi Muhammad alaihi salatu Mengingatkan kita tentang betapa besar dosa yang ditanggung oleh seseorang yang membunuh Muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan. Mau berkilah atau berdalih? Gak sengaja? Salah sendiri di sana? Luh, alasan? Berkilah seperti itu tidak diterima. Tidak diterima. Nah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bersabda. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rahimahullah taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalul mu'minu fi fuzhatin min dinihi malam yusip daman haraman Nabi Muhammad anihi salatu wassalam bersabda seorang mukmin akan selalu dalam kelapangan beragama selama dia tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan ini siapa? saudaranya muslim dan saudaranya mus muslim Dosanya besar sekali, tidak bisa dianggap enteng, tidak boleh diremehkan. Nah. Nabi Muhammad alaihi salat wasalam juga bersabda nah. di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimam Anasai rahimahullahu taala dari sahabat Abdullahi bin Amr imin al-Aws radhiyallahu anhuma Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda la zawalu dunya ahwanu 'ala min qatli rajulin muslim Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan dunia ini hancur seluruhnya Bumi ini hancur tidak tersisa itu lebih ringan bagi Allah dibanding Membunuh seorang muslim. Artinya apa? Nyawa seorang muslim itu sangat berharga sekali. Lebih berharga daripada dunia yang kita tempati ini beserta isinya. Kok kemudian dikit-dikit bunuh? Dikit-dikit habisin? Dikit-dikit hilangin? Tidak. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat nanti orang yang dibunuh itu. Kata beliau, Innal maktula yaji'u yawmal qiyamati muta'allikon raksahu biyaminihi akhidhan sahibahu biyadihi lukhrah tashkhabu audajuhu daman fi kubli arshir rahman. Fayakul Rubbi salha zafima kata Lani. Nabi Muhammad bersabda bahawasanya pada hari kiamat nanti orang yang terbunuh akan memegang kepalanya sendiri dengan tangan kanan, tangan kiri memegang tangan si pembunuh. Darahnya terus mengalir. Orang yang terbunuh tadi darahnya terus mengalir di hadapan Arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbunuh tadi mengatakan Robbi Salha dari Makotanani, Tuanku, tanya kepada orang ini, kenapa dia bunuh saya? Oh, menakutkan sekali, sangat-sangat menakutkan sekali. Lalu kenapa masih ada orang berbangga, aku setau mateni, pelaku penjoroh. So, apa dia tidak takut? Mestinya kalau orang berbuat salah kan kemudian menyesal, iya kan? betul-betul menyesal. Ini malah berbangga, sudah pernah masuk penjara, ya kan? Kemudian keluar dari sana, nah. jangan kan membunuh, jangan kan membunuh, menimbulkan rasa takut saja terhadap saudaranya Muslim itu dilarang oleh agama kita. Menteror nggak sampai membunuh loh. Membuat orang takut, panik, kalut. Ya. Itu sudah dilarang dalam agama kita. Nabi Muhammad an-Nihisallatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Man ashyro ilah akihi bi fa innal malaka tatal anhu wa inka na aqahuli abhihi wa ummihi. Kata Nabi Muhammad an-Nihisallatu wasallam barang siapa mengarahkan benda tajam kepada saudaranya cuma mengarahkan loe biasa mengarahkan teman, -teman dan teman Ayo ayo begitu oh, Nabi Muhammad mengatakan fa inna malaikata tad'anu malaikat melaknatnya malaikat melaknatnya wa in kana akhahu li abihi wa ummih meskipun kepada saudara kandungnya sendiri Nggak boleh kan gitu ngancem-ngancem pakai senjata parang, samurai, pisau pistol, senapan angin, kayu balok ya kan? pemukul kasti, air safgan apalagi ya macam-macam itu untuk menakut nakuti orang, dalam agama kita dilarang dalam agama kita, dilarang membuat orang takut, membuat orang panik, itu dilarang lah, apalagi membunuh Apalagi membunuh? Wallahu a'lamu wa ta'ala bilah. Dan itu yang terjadi, menyedihkan sekali bukan? Pembunuhan itu saja sudah dilarang, diharamkan. Apalagi diempel embeli ajaran Islam? Oh tidak, Islam tidak demikian. Hadith-hadith yang sudah kita baca sudah cukuplah untuk menggambarkan bahawa si Islam itu adalah agama yang mengajarkan cinta damai, kasih sayang. Oh jangankan membunuh. Membuat orang lain takut aja nggak boleh, mengarahkan begini aja nggak boleh, nah, mengacung-acungkan senjata walaupun jaraknya puluhan meter, ya kan? Ayo, sini kalau berani, itu sudah nggak boleh, dilarang dan diharamkan. Apalagi kemudian melakukan pembunuhan. Tetapi, bagaimanapun juga, sabda Nabi Muhammad an-Nisa salat ini pasti akan terjadi. Dan memang sudah terjadi, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan atau mungkin Pak Joko, Pak Evendi bisa membantu kasus pembunuhan dalam hitungan hari, minggu, bulan sampai berapa kasus mungkin Mas ingat atau tahu datanya? Ya, tingkat Polsek boleh, tingkat Polda juga silakan. Atau tidak terhitung? Pak Joko. Yang terekspos yang di apa? diberkas yang diusut belum yang tidak terekspos ya. belum yang tidak tersusup berapa banyak orang dinyatakan hilang keluarganya hilang keluarganya hilang keluarganya enggak tahu sudah jadi korban pembunuhan dibuang ketahuannya berapa 6 bulan kemudian 1 tahun berikutnya banyak sekali nah ini kan bagian dari apa huru-hara di akhir zaman huru-hara itu kan kedahsyatan kekacauan di akhir zaman itu sekarang nah Sebagai penutup kita merasa perlu dan harus mengerti tuntunan Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Tadi sudah kita sebutkan di depan. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim itu harus ikut dengan arahan-arahan arahan dari Nabi Muhammad SAW. Kan begitu tadi di mukaddimah. Kita ikutilah. Walaupun bertentangan dengan perasaan, walaupun secara akal kok kayak gini. Ya. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi enggak ini sabda Nabi Muhammad alaihi ssalatu wassalam. Sabda Nabi Muhammad alaihi ssalatu wassalam. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya ketika memberitakan tentang kondisi akhir zaman yang sangat pahit ini. Yang sangat menakutkan. Ditanya oleh para sahabat, "Terus apa yang harus kami lakukan waktu itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Di antara Bimbingan Nabi Muhammad A.S. adalah ketika Hal-hal seperti ini Betul-betul terjadi dan muncul Maka sibukkanlah Hari-harimu Isi Waktumu Dengan banyak-banyak beribadah Kepada Allah SWT Sudahlah Mendekatlah selalu kepada Allah SWT Kata Nabi Muhammad A.S. Al-ibadatu fil harji Kahijrotin ilaiya, tekun beribadah di masa-masa al harj seperti ini, pembunuhan-pembunuhan pembunuhan, itu nilainya seperti berhijrah kepada Aku, kata Nabi Muhammad Aminin Sallallahu Sallam. Kan ini, sudahlah isi dengan hari hari kita, nah, dengan solat, berdoa, berzikir. Eh, kalau seperti itu kan bertentangan dengan perasaan kita. Masa kita tinggal diam. Kedoliman terjadi seperti itu. Masa kita berpangku tangan. kan itu? Girohmu terhadap agama gimana itu? Ya kan? Kamu biarkan orang-orang itu. Dan seterusnya lah. Itu setan semua itu. Ya kan? Dibisikin-bisikin terus. Pokok Jelas arahan dari Nabi Muhammad, udah, kalau terjadi seperti itu, udah dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi, harus tapi-mu ya kan? gak bisa pakai tapi-tapi kalau sudah dihadapkan dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu ya kan menjauh menghindar dari konflik-konflik itu bukan malah ikut-ikutan, meramaikan tapi kok tapi lagi Maksud kita diam, masa kita berpanggu tangan. Umat Islam diintimidasi, umat Islam ditekan, umat Islam dizolimi. Itu karena dosa kita juga. Kenapa kita menyalahkan orang lain? Kalau kita betul-betul beriman, tidak mungkin kita akan diinjak-injak. Kalau kita menjadi hamba yang dicintai Allah, tidak akan mungkin dizalimi Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu SWT Setiap doamu mustajab dan makbul Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu SWT Allah tidak riboh Hambanya yang dicintai Disakiti Oleh siapapun itu Tapi karena banyaknya dosa Banyaknya maksiat yang kita perbuat Allah biarkan kita Maka benar kan, ada korelasinya itu loh. Ada korelasinya, nyata. Ketika terjadi kekacauan, kekacauan, kekacauan, kekacauan, begini, begini, begini. Itu kenapa terjadi? Karena dosa dan masyarakat yang kita lakukan. Kesirikan, kebidahan, kemaksiatan, dosa. Yang sudah dianggap biasa. Allah hukum dengan banyaknya kekacauan, kacauan ini, ini, ini. Supaya kita mau sadar. Yuk kembali kepada pesan Nabi. Pesan Nabi itu apa tadi? Ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jauhi itu semua. Tinggalkan. Ketika terjadi kekacauan di masa tabiin. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Beberapa sahabat. Bukan beberapa. Masih banyak sahabat yang hidup. Ada kekacauan. Seorang penunggang kuda menuju sebuah apa, rumah yang letaknya terpencil jauh. Si pemilik rumah yang terpencil itu mengatakan, aku berlindung dari, aku berlindung kepada Allah dari penunggang kuda yang jelek ini padahal ternyata siapa setelah sampai yang datang itu anak kandungnya sendiri. Siapa yang hidup menyendiri tadi? Sahabat Sa'ad ab bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat yang dinyatakan Nabi Muhammad dan dipastikan masuk surga. Sahabat yang punya kriteria lengkap karena itu rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya kriteria lengkap menjadi khalifah Menjadi pemimpin. Yang merekomendasi bukan orang biasa loh. Yang merekomendasi itu Nabi Muhammad SAW. Lengkap kriteriannya. Cocok. Tepat. Kalau dijadikan pemimpin tertinggi. Khalifah. Tapi beliau saat bin Abi Waqqas. Memilih. Tidak ikut-ikutan. Beribadah kepada Allah SWT. Anaknya mengatakan. Pak. Wahai ayah. Di sana. Mereka membutuhkanmu ribut konflik yang ini jabatan yang sana kedudukan yang sini lahan yang sini proyek yang sini uh kita kalau mikir sekarang mumet iya kan proyek ini dikuasai ini proyek ini dikuasai sana ini nih pribumi wah uh. dipertentangkan dunia semua kalau mau jujur mengakui kata bapaknya tidak sahabat sa'ad bin nabi bagus mengatakan saya tidak akan meninggalkan tempat ini karena saya pernah mendengar kekasihku mengatakan innallaha yuhibbu al-abda attaqiyal ghaniyal khafiyya saya pernah mendengar nabi muhammad bersabda sungguh allah subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa merasa cukup dengan apa yang ada dan dia menyembunyikan dirinya ya kalaupun ada ya enggak harus tampil ini ayatnya ada hadisnya ada tolonglah agamamu Nabi Muhammad mengatakan ini begini, enggak. Coba periksa. Ujung-ujungnya tetap ada tendensi duniawi, tetap. Kalau tidak terbuka sekarang, 10 tahun lagi. Kalau dulu belum terungkap, sekarang terlihat, oh. Ternyata ya cuma pengen itu toh. Kemarin teriak ini, teriak ini sini. Cukup. Eh? Oh, udah jam 11.00 warna oh, barang ini nggak usah ditambah sudah cukup dengan itu. Itu bimbingan dari Nabi Muhammad an Salatu Salam. Ketika kita sudah memahami itu bimbingan Nabi Muhammad, mari kita ambil, mari kita ambil, kita sibukkan diri dengan ibadah, pola ilmi, masih banyak yang belum kita ketahui tentang agama ini. Sungguh, solat kita harus perlu diperbaiki karena sampai sekarang kita belum mencapai tingkat kehusuan yang diajarkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam belum khusyuk belum kita belum khusyuk dalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sholat pun pikiran dan bayangan kita bukan kepada zat yang menciptakan tapi pikiran kita terlempar ke dunia lain entah kemana kita melaksanakan sholat tidak mengerti Arti dan makna yang dibaca Kita sholat Di tempat ini Tetapi hanya badan saja Pikiran bahkan lisan kita Sudah pindah di alam yang lain Sedang tahiyyat At-tahiyyatunillah Pikirannya bonek ya kan? Pikirannya banyak nih Tasyahud akhir Ya Ingatnya wah kagetnya. Ghairil maghdzubi 'alaihim Tahiyat kok sing diwaca al Pernah seperti itu enggak? Saya pernah sekali seperti itu. Nah tahiyat kau yang dibaca Al-Fatihah. Sandarnya ghairil maghdzubi 'alaihim walad. Ya Allah. Sampai seperti itu hubungan kita dengan Allah. Begitu buruk sekali. Kita sebagai hamba itu sudah buruk sekali hubungan kita. Kalau sholat aja kita gak khusyuk. Hubungan kita dengan Allah sangat buruk. Karena sholat itu apa? Penghubung antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sholat. Belum membaca Al-Quran kita yang harus terus diperbaiki. Tanggung jawab keluarga, istri dan anak-anak kita mendidik mereka. Untuk bertauhid. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad dari Surohul Salam benci kepada kesyirikan. Dan itu ibadah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala pada hari kiamat nanti. Yang pertama kali dihisap adalah sholat. Bukan apa? -apa sholat. Kata Nabi Muhammad, Insolahat, solahasa, iruamali, wa infasadat, fasadasa, iruamali. Kalau pemeriksaan pertama, kita kan punya ibadah nih ceritanya banyak. Ibadah A, B, C, D, E, M, e. G. Tapi pada hari kiamat nanti yang dihisap pertama sholat. Nabi mengatakan kalau sholatnya bagus dipastikan amal ibadah yang lain bagus. Kalau sholatnya sudah buruk nilainya pun dipastikan amal perbuatan lainnya punya nilai buruk. Nah, itu pesan dari Nabi Muhammad SAW agar dalam situasi-situasi yang sangat menyedihkan tidak menyenangkan ini ya kan perbutan konflik pertengkaran, ya kan udah lelah kita ya. mata kita lelah membaca pikiran kita pun lelah untuk mencerna hati dan jiwa kita pun juga demikian ya, udah lelah sangat-sangat lelah udahlah mari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ibadah yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu a'lam. Itu Mas Hasan. Ada pertanyaan juga Pertanyaannya seberapa porsi kita zuhud terhadap duniawi, Ustaz? Tidak ada porsi tertentu. Tidak bisa zuhud itu dikonversikan dalam angka dan bilangan. Enggak. Karena zuhud itu dari sekian banyak definisi yang diberikan ulama tetapi yang paling mudah untuk kita cerna zuhud itu adalah jadikan dunia itu di tanganmu, bukan di hatimu mau punya banyak, silahkan asalkan cuma di tangan, bukan di hati ya percuma kalau sedikit tapi dipikir terus ya kan itu bukan zuhud namanya kan itu Punya uang 5 juta, ya kan? hilang. Bikir dah kauderoloh masyaAllah, ini sudah Allah takdirkan sejak lima ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Selesai, itu bukan hak saya. Selesai. Ini zuhud Kenapa? Tidak terletak di hati. Nah, bukan mikir mengdua seminggu dua minggu Galau jalau itu. Ya kan? Tapi uangnya sedikit, lima ribu. Yang hilang pun cuma lima ribu. Wah, nulis pengumuman di mana-mana, ya kan? Dikotokopi. Barang siapa menemukan uang lima ribu, harap menghubungi nomor ini. Nanti disebar, di-share di grup WA yang menemukan uang saya lima puluh ribu. Lah biaya informasi sudah lebih dari lima puluh ribu. Itu contoh sederhana lah. Jadi kalau ditanya berapa besar porsinya, nggak ada. Apa besar kecilnya itu? Yang penting itu ukurannya di tangan bukan di hati dan kita sebenarnya bi ini lah semoga Allah beri kekuatan sedikit banyak sudah bisa apa namanya mendeteksi itu bisa mendeteksi ketika aktivitas dan kegiatan kita itu mengganggu aktivitas ibadah atau mengurangi kehusuan oh berarti harus berhenti cukup sampai di sini kalau kita semakin baik semakin baik, tapi ibadahnya semakin bagus, lanjutkan. Alhamdulillah. Ya, kan? Punya usaha, misalkan warung nasi rames, misalnya ya, nggak ada yang punya kan, ya, contoh aja ya, warung nasi rames, laris, laris nih, laris. Satu warung, ibadahnya tenang, sholat berjamaah, ngaji ya ikut ngaji ada kesempatan berinfak, ya berinfak udah, ada kesempatan berlibur dengan keluarga, berlibur dengan keluarga ada kesempatan privat baca Al-Quran privat baca Al-Quran, Masya Allah ya. tapi terus ada orang datang, Pak menunya enak bumbunya pas tapi kalau saya kesini jauh Pak buka cabang di tempat saya gimana Pak oh, gak usah Ini aja. besoknya datang lagi iya lho Pak, bener lho Pak buka aja cabang di tempat saya yang ngomong bukan lima satu, dua, tiga, empat, enak pak, mulai tergoda nih. Iya kan? Waduh, modalnya nggak ada. Yang modalin saya gimana? Saya yang cari tempat, yang modalin saya. Tapi bumbu segala macam dari bapak nanti kita bagi hasil berapa berapalah. ya juga ya. Ya nggak apa-apa lah, kita mulai. Pikiran tambah. Iya kan? Monggo dideteksi, silahkan. Setelah nambah cabang tadi, walaupun dengan sistem kerjasama yang di depan. Ini sholatnya udah mulai terambat. Diajak ngaji, aduh, harus ngecek yang sana. Anak-anak pengen waktu khusus ngobrol sama bapaknya, sabar ya. Ini bapak, ayah atau abi sedang menyelesaikan ini nih, terbengkalai keluarga. Kalau udah seperti itu stop aja mas, stop aja. Bilang sama dia, mas, gih bumbune kelolaan tiri. Aku ikhlas, tunggu. Maksudnya saya rela, udah. Saya tak satu warung aja. Tapi udah oh, enggak enggak, kan? Kenapa? Sudah mengganggu ketenangan hidup kita. Berhenti. Kan gitu. Beda kalau misalkan nambah cabang lagi, ya kan? Nambah cabang. Setelah nambah cabang, cabang kedua nasi rames itu, dia akhirnya bisa membantu satu dua temannya. Koe butuh kerja, yo, kerja ning ngono kowe. Tak pasrah ke, urusan BW pokoknya pokoke kamu mau ngasih sama saya yang jelas 40 60, hitung-hitungan e gampang lah. Aku percaya karo Kan gitu hasilnya bertambah ya kan. Kalau udah pasrah dia. Tapi dapat terus per bulan tambahan kan ya. Salatnya tidak terganggu, malah infaknya lebih banyak. Ya eh, pokoknya gini, Bae. Ini kelolaan warung yang sini yang kedua, kelola ini bumbunya gini-gini segala macam, kita bagi 40 60. Toko saya hasilku sing 40 kuwi murni kanggo pondok. Pondok mana? Darul Hikmah, Bu. Boj. Oh, Semua Bu, Dibagi rata lah. Yang Sendang Mulio, yang Tambak Boyo, ya kan? Oh, sini ya, sendang. Ya, bagi-bagi rata lah. Spkaih, rapopo buka cabang meneng, tak bantu, tak support. Aku rah bakal mikir pirau gede cilik nggak, nggak mau. Spkaih itu gane gampang lah. Saya mungkin saya titip, saya percaya, saya amanah sama panjenengan. Hasilnya tolong dibagi tiga. Tambak Boyo, Sendang Mulio, Boja. Ada lagi nggak? Biar bagi empat maksudnya. Hei, itu top. Wah, itu, itu yang namanya zuhud. Gitu. Gitu, gitu Cukup insyaallah Mudah-mudahan bermanfaat Dan mohon maaf atas satu kata yang tidak berkenan Atau kata-kata yang kurang sopan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan Untuk kita semua Subhanakallahumma wabihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh